Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. <coughs> wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ma'asyur al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Pada kesempatan berbahagia sore kali ini Di Masjid Abu Hurairah Jalan Gunung Triyu 2, Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Sabtu 16 Dulhijjah. 1443 Hijriyah. Atau tanggal 16 Juli tahun 2022. Kita... Jangan... Bosan untuk... Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Karena... Nikmat yang sudah diberikan itu sangat banyak dan banyak pula yang kita lupakan. Banyak yang telah kita lewatkan dengan sia-sia. Banyak nikmat yang tidak termanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Andaikan waktu yang Allah berikan buat kita, digunakan untuk mengingat-ingat nikmat yang sudah diberikan, habis waktu itu. Tidak ada lagi yang tersisa. Karena nikmat yang Allah berikan buat kita, lebih banyak dari waktu yang Allah berikan. Dalam satu menit, bahkan sebelum itu, dalam satu detik yang Allah berikan bukan cuma satu nikmat. Berbarengan, bersamaan, sekian banyak nikmat Allah berikan. Memang benar. Firman Allah subhanahu Wa taala, wa kalilun min ibadiyah syakur. sangatlah sedikit hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur walakin kebanyakan orang tidak bersyukur akan tetapi rata-rata dan kebanyakan orang sulit untuk bersyukur yang ada dalam pikirannya yang ada dalam benaknya hanya mengeluh dan mengeluh satu Permasalahan yang dihadapi seakan-akan menghapus sekian banyak kenikmatan yang sudah Allah beri. Sedikit musibah seakan-akan sepanjang hidupnya penuh dengan musibah. Baru dihadapkan dengan satu cobaan dia bayangkan hanya dirinya yang mengalami cobaan, yang lain tidak. Itulah manusia. Oleh sebab itu melalui majelis-majelis ilmu semacam ini, kita mencoba untuk saling mengingatkan. Agar menjadi hamba yang bersyukur. Silahkan buka, silahkan bedah. Dari sekian banyak, tumpukan nikmat yang kurang diperhatikan. Satu saja ambil sebagai contoh. Kemudian, pandang dalam-dalam, gali ya, sebisa mungkin, satu nikmat saja. Kita sadar bahwa rasa syukur yang diberikan masih belum maksimal. Belum cukup. Kemampuan berbicara. Saya ambil sebagai contoh dan cukup satu. Bisa berbicara. Ini kan nikmat yang luar biasa. Betapa sedih dan betapa sempit Hati Ketika suatu saat kita tidak mampu Berbicara Dengan satu dan lain sebab Contohnya Mulut penuh dengan sariawan Kita mau berbicara susah Menahan pedih Menyimpan perih mau bicara berbicara itu sama dengan menyiksa diri saat itu ketika mulut penuh dengan syariawan yang lain berbicara dia diam saja inginnya menerangkan orang salah paham, karena huruf yang diucapkan tidak sempurna Beraktivitas apapun terkendala. Kenapa? Tidak bisa berbicara. Ada lagi saudara kita yang bisa berbicara. Tetapi tidak jelas. Huruf dan kata. Mohon maaf, sumbing misalkan. Dia susah untuk berbicara. Iya dia berbicara. Tapi Allah uji dia dengan bibir yang sumbing. Huruf tidak terucap sempurna. Kita tidak mengejek. Tidak ingin merendahkan. Di satu sisi, agar kita mau bersyukur kepada Allah wajal masih bisa berbicara. Sambil menguatkan dan menyabarkan saudara kita, yang Allah uji dengan bibir sumbing. Sabar. Ya. Ada lagi saudara kita. Bisa berbicara. Tetapi dia celat atau cedal. Huruf R. Berubah menjadi L. S tipis. Menjadi S tebal. Ya. Saya mau makan soto dan bakso. Ya. Orang yang seperti ini kadang-kadang minder, ingin berbicara, ya. atau sengau yang berlebihan, suara keluar dari hidung. Ada juga saudara-saudara kita yang Allah uji dengan tidak bisa berbicara, bisu. Ya. Hanya menggunakan isyarat tangan, isyarat tubuh, atau isyarat mata. Kalaupun bisa dengan menulis, tidak leluasa. Selalu harus disiapkan alat dan media atau sarana. Nah di situ, Mbak Asyuraul Muslimin wal Muslimat, peserta kajian di Masjid Abu Hurairah Tenggarong ini. Rahimakumullah, kurang apa nikmat yang Allah berikan buat kita? Apa alasan buat kita untuk kemudian mengeluh, merasa hidupnya susah, menganggap sempit jalan? kehidupan yang dia hadapi. Nah, padahal kenikmatan yang Allah berikan itu sangat banyak. Tadi saya katakan satu dari tumpukan nikmat yang kita lalaikan itu diambil saja, diambil, dipelajari. Itu tadi contohnya bisa berbicara. Alhamdulillahnya kan luar biasa. Nah, tapi memang manusia kholikah luan. Idza massahu syarru wa idza massahul khairu manua. Manusia itu memang membawa sifat dan karakter bawaan ya. Membawa sifat dan karakter yang selalu dan senang mengeluh. Ya. Apa yang sudah dia dapatkan kelihatan sedikit sekali. Padahal itu bagi orang lain sangat banyak. Nah, Maka melalui majelis ini, mari kita saling mengingatkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Itu baru satu nikmat yang dikupas. Apalagi lebih dari satu yang Allah berikan buat kita per detik, per menit, per jam, per hari. Sudah ada berapa itu? Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Andaikan kalian berusaha untuk menghitung-hitung. Untuk menentukan berapa bilangannya. nikmat yang sudah Allah berikan la tuhsuha. Tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Terlalu berlimpahnya. Ikhwati filah rahimahni wa rahimahkumullah. Nah. nah. Kenikmatan yang Allah berikan seringkali terasa besar dan berarti setelah hilang dari tangan lepas dari genggaman. Ya. Ketika masih memiliki nikmat itu rasanya biasa-biasa saja. Bahkan seakan-akan tidak bermakna Namun rasa kehilangan itu begitu besar. Menyesalnya tidak berujung. Tapi sudah terlanjur terlepas. Mau dipertahankan keburu hilang. Dan kejadian seperti itu berulang-ulang kita alami. Maka seharusnya Dijadikan sebagai satu pelajaran dan sebuah pengalaman. Agar tidak terulang lagi. Ya. Nikmat yang disia-siakan akan diambil kembali oleh yang menitipkannya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana nikmat yang dijaga dan dirawat, nikmat yang disyukuri. akan membuat nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itha azaana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum Inna azabi lasyadid. Dan ingat-ingatlah ketika Tuhan kalian sudah menetapkan la in syakartum la aziidannakum. Kalau kalian benar-benar bersyukur, pasti pasti aku tambah nikmat itu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur. Kalian lupa diri. Tidak mensyukurinya. Inna azabi ila syadid. Sesungguhnya. azab itu sangatlah pedih. Dan lintasan sejarah. Cerita dan peristiwa. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentang hal ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dari... Kerajaan Sabah ya. Sebuah kerajaan yang Makmur, sentosa, sejahtera ya. Terpenuhi segala Sesuatunya Subur, makmur ya. Di tengah Padang pasir yang Dan gurun batu Di Jazirah Arab Mereka bisa berkebun mereka bisa bertani, berladang. Stok air sangat melimpah karena mereka punya bendungan besar. Memanen buah-buahan tidak perlu mereka memanjat. Tidak harus naik ke pohon memetik. Karena buah yang sudah masak itu jatuh dengan sendirinya. Bi mereka cukup berjalan. Sambil membawa keranjang di punggung. Mereka sudah mengerti jadwalnya dan kebiasaannya. Jalan sini. Buah jatuh jeruk. Penuh. Kurang apa. Nah. Tetapi mereka lupa diri. Mereka tidak bersyukur. Allah kirimkan. Air. Dalam jumlah yang besar banjing banjir bandang air bah bendungan itu hancur tidak ada yang tersisa pohon pohon buah yang begitu banyak di ladang dan kebun mereka tidak ada yang tersisa Allah ganti dengan pepohonan yang kering keras penuh dengan duri air yang dulu segar sejuk manis sekarang menjadi asin Dan menghasilkan garam Karena Alhamdulillah Saya pernah Selama hampir satu bulan Di tempat itu Di daerah Ma'rib Di negeri Yaman namanya Saya menyaksikan sendiri Cerita turun-temurun dari masyarakat Dari tetua-tetua dan sesepuh-sesepuh di sana Sudah menjadi tandus Kering kerontang Kenapa? Nikmat itu tidak dijaga. Nikmat itu di, tidak disyukuri. Atau cerita yang lain, Ashabul Jannah. Ashabul Jannah. Anak-anak pemilik kebun. Orang tua mereka, ayah mereka, sebelumnya senang berderma. Suka berbagi. Berinfak dan bersedekah. Kebun buah. Menghasilkan begitu banyak produktif ya. Tetapi ketika sang ayah meninggal dunia Anak-anaknya sepakat udahlah Kita jangan ikut-ikutan bapak ya. Kita panen sendiri saja Tidak usah dibagi-bagikan kepada orang Kita jual Kan hasilnya akan lebih banyak ya. Sudah Allah sebutkan itu dalam Al-Quran Dalam Juz tabarak pagi-pagi mereka berangkat sengaja ketika suasana masih gelap kenapa? Allah yadkhulanna hal yawma alaikum miskin supaya orang miskin tidak ikut-ikutan tapi ketika mereka berjalan bingung jangan-jangan salah kita salah arah ya. Kenapa? Karena kebun mereka dalam satu malam habis hangus. Ada yang mengatakan terbakar, Allah bakar. Ada yang mengatakan langsung mati dalam satu malam kering, menghitam. Nikmat yang Allah berikan tidak dijaga, tidak dirawat, diambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena tidak bersyukur, lupa diri. Dan pasti banyak cerita-cerita lain di dalam Al-Quran dan juga yang sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadith-hadithnya. Intinya, Ehwadillah, Maashurul Muslimin wal Muslimat Rahimahumullah, agar kita sadar diri, jangan lupa diri, supaya kita waspada dan hati-hati, jangan sampai lengah. Jangan sampai merasa aman ya. Karena Sewaktu-waktu ya. Teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu datang ya. Maka Apa yang sudah ada Mari kita jaga ya. Nah nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Ada nikmat yang sifatnya materi, duniawi. Ada nikmat yang sifatnya ukrawi, dini. Kedua-duanya dijaga. Kedua-duanya dirawat. Kedua-duanya harus disyukuri. Kita punya tanah, kita punya rumah. Kita punya kendaraan. Kita punya pekerjaan, kita punya perkakas dan perabot rumah tangga, dijaga. Kita punya uang, kita punya tabungan, kita punya perhiasan, dijaga. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan dan salurkan sesuai dengan yang Allah rizwaih. Ada nikmat yang sifatnya ukrawi dini. Mulai dari mengenal tauhid Dan berusaha untuk mengamalkannya. Mempelajari dan cinta kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Didekatkan dan dimudahkan dengan majlis-majlis ilmu. Dapat beribadah dengan tenang. Tanpa ada gangguan membaca Al-Qur'an kapan waktu kapan saja punya anak-anak yang saleh dan salihah memiliki seorang istri yang salihah memiliki seorang suami yang saleh itu kan nikmat yang luar biasa termasuk juga adalah nikmat berdakwah perlu menjadi catatan bahwa berdakwah itu bukan tugas dan status orang-orang tertentu saja. Berdakwah itu adalah tugas dan kewajiban setiap orang. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Berdakwah itu bukan kemudian diemban oleh ustaz, oleh seorang guru, pengurus, pengajar musyrif bukan hanya dilaksanakan dan dijalankan oleh mereka yang pernah mengenyam pendidikan agama di pesantren bukan hanya untuk mereka saja berdakwah itu adalah tugas kita semua sesuai kapasitas sebatas kemampuan semaksimal mungkin Justru, justru, ya. para peserta, umat dan pengikut adalah ujung tombak dari dakwah. Karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Merekalah yang dijadikan objek penilaian sebuah dakwah. Berkeluarga besar, Bertetangga, berdampingan. Hidup di tengah-tengah bermasyarakat. Jadi ahlus sunnah, yang putra maupun yang putri, salafiyin dan salafiyat, justru mereka lah menjadi ujung tombak dari dakwah ini. Ustadz menyampaikan, umat mendengarkan lalu mempraktekan. Ustadnya tetap di masjid tetap di rumah masjid rumah, masjid rumah kadang ke masjid yang lain tapi hadirin para peserta pulang ke rumah masing-masing membawa apa yang telah dia fahami dan dia dapatkan dari majlis ta'lim dia terapkan, dia amalkan sebijak dan sehikmah mungkin orang menilai masyarakat luas melihat karib kerabat menyaksikan kemudian mereka membuat satu kesimpulan oh dakwah ahli sunnah itu begini dakwah ahli sunnah demikian berdakwah itu nikmat yang sangat luar biasa mari kita jaga sesibuk-sibuknya kita Sepadat-padatnya aktivitas dan kegiatan kita, secapek-capek dan selelah-lelahnya kita, itu bukan alasan tuh kemudian, oh saya istirahat sebentar. Saya ingin berhenti sejenak, ingin cuti lah setahun dua tahun. Tidak ada istilah cuti dalam berdakwah. Tidak ada istilah istirahat untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW kan panutan dan teladan kita. Apa pernah beliau berhenti? Apa pernah sekali beliau beristirahat? Tidak. Ketika sahabat-sahabatnya tertidur pulas, Nabi Muhammad SAW tetap menengadakan tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon pertolongan meminta kemenangan ketika sahabat-sahabatnya masih persiapan karena mendengar suara yang mengejutkan dari arah luar kota Madinah Jangan-jangan musuh datang menyerang. Mereka baru persiapan. Rasulullah s.a.w. sudah kembali pulang. Kufitum, kufitum. Ternyata Nabi Muhammad s.a.w. sudah dahulu, lebih dahulu, mengecek lokasi dan arah suara itu terdengar. Kata Nabi Muhammad, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Pulang kembali ke rumah. Ketika sahabat-sahabatnya tertidur lelap, Nabi Muhammad SAW di malam hari mendoakan kebaikan buat umat dan sahabat-sahabatnya. Tidak ada istirahatnya Rasulullah SAW itu. Pagi, siang, sore, petang. Coba dibaca ulang. Silahkan ditelaah lagi sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman. Memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan. Kul hadihi sabili adu'u ilallahi ala basiratin ana wa manit Katakan ya Muhammad. Sampaikan dan terangkan kepada mereka semua. Hadihi sabili. Inilah jalan hidupku. Adu'u ilallah. Berdakwah di jalan Allah ala basiratin di atas ilmu dan basirah ana wa untukku dan semua yang menyatakan sebagai pengikutku hidup itu adalah pilihan kita dihadapkan dengan berbagai banyak pilihan mau memilih yang mana ingin menghabiskan umur buat apa ingin mencari jalan kematian jenis apa, itu kembalinya kepada masing-masing kita. Ada yang memilih untuk bersenang-senang. Ada yang memilih untuk bersendau gurau. Ada yang mengejar pangkat dan jabatan. Ada yang saling bunuh, saling tikam karena rebutan lahan. Banyak itu pilihan. Tapi seorang mukmin, seorang muslim pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya akan memilih jalan yang sudah dan telah dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berdakwah ilallah Allah. Berdakwah itu bukan hanya bicara di atas mimbar. Bukan cuma menerangkan dari balik meja. Menulis artikel, menyusun buku, bukan terbatas pada pengurus dan pengajar, tapi siapapun yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, diharuskan untuk berdakwah. Berdakwah itu secara bahasa kan artinya mengajak. Ya. Mengajak itu bisa dengan berbicara, bisa dengan perilaku, bisa dengan sikap. Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Nah siapapun ditugaskan dan diharuskan berdakwah semampunya, sebisanya. Nah. Kalau tidak bisa menjelaskan dengan lisan, justru lebih diterima dan lebih berkesan dengan perbuatan ketika seseorang memperhatikan kerapian di dalam islam yang namanya kerapian dituntut dan diajarkan dalam hal apapun itu kerapian hidup, kerapian fisik kerapian, kerapian apa, lahir, lahiriah Coba bayangkan ketika seseorang punya profil rapi. Bajunya rapi, rumahnya rapi, halaman rumahnya rapi, kendaraannya rapi, barang-barang dia tata rapi, itu akan mengundang simpati dan juga akan uh, mempengaruhi orang. Untuk sama-sama rapi, memberikan efek yang positif. Kemudian yang kita harapkan lebih dari itu, akhirnya dia mengerti bahwa rapi itu bukan sekedar tuntutan hidup tanpa arti, tapi rapi itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya pondok. Misalkan, kita kelola, kita jaga, kita rawat sama-sama. Semuanya serba rapi. Kamar mandinya rapi, masjidnya rapi. Parkir mobilnya rapi, parkir motornya rapi. Parkir sandalnya juga rapi. Ditata rapi. Semuanya serba rapi. Orang yang baru datang pertama. Diajak temannya. Itu akan punya kesan positif. Masya Allah ya. Rapi orangnya. Bersih mereka. Itu berdakwah. Dia kerja di perusahaan. Disiplinnya luar biasa. Karena dia yakin disiplin dalam bekerja. Itu bukan cuma tuntutan perusahaan. Itu juga ibadah. Karena di dalam Islam seorang pekerja, seorang karyawan dituntut memiliki sifat dan kriteria amanah. Di antara bentuk amanah itu adalah disiplin. Itu ibadah. Berangkat bekerja, perusahaan menyatakan masuk jam 7. Jam 7 kurang seperempat dia sudah sampai di lokasi. Dia siap lahir batin. Sebelum jam tujuh. Dia sudah hadir. Lengkap. Siap. Nah, Itu bukan cuma tuntutan kerja. Itu ibadah. Ibadah dari sisi mana? Tadi sudah kita singgung di depan. Karena di dalam agama kita. Amanah itu diperintahkan. Ya. Kita sudah menyatakan siap sebagai karyawan, kita sudah punya komitmen melaksanakan aturan-aturan. Maka sifat amanah harus diterapkan. Salah satunya adalah disiplin waktu. Ya. Belum saatnya pulang tidak pulang, walaupun merasa ah sudah nggak ada pekerjaan. Ya atau karena penggantinya sudah datang. Kemudian sudahlah. Kamu yang melanjutkan. Saya tak pulang duluan. Padahal pun waktunya. Silahkan kalau ada uzur. Itu pun perlu izin tentunya kepada atasan. Nah, prosedur diperhatikan. Amanah. Nah ketika seseorang bisa berdakwah dengan cara disiplin waktu tadi. Itu hasilnya akan luar biasa. Akan jadi Atensi pimpinan, teman-teman akan hormat, mereka akan segan, mereka akan menghubung-hubungkan. Ini ikut pengajian mana? Orangnya disiplin. Apalagi kita sendiri yang berinisiatif menyampaikan kepada pimpinan, menjelaskan kepada rekan-rekan bahwa ya agama kita mengajarkan itu disiplin. Dan saya yakin itu adalah ibadah. Saya percaya ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika saya berangkat dan pulang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Itu luar biasa. Kelihatannya kan sepele. Kelihatannya remeh temeh. Tapi itulah berdakwah. Itulah berdakwah. Berbakti kepada kedua orang tua juga seperti itu. Berbicara lemah lembut kepada mereka membuatnya tertawa siap menjadi teman bercerita karena yang namanya orang tua semakin tua yang mereka perlukan bukan harta semakin mereka lanjut usia bukan fasilitas yang mereka cari teman bicara coba perhatikan ayat ayat di dalam al quran dan hadis hadis nabi muhammad saw ia menerangkan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Didominasi aturan tentang adab dan etika berbicara. Perhatikan. Wa kullahuma yeah. qawlan karima. Wala takullahuma yeah. yeah, uffin wala tanharuma. Iya kan? وَصَحِبْهُمَّ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ya. Cara berbicara. Jadi bukan cuma sekedar telepon, kita sampaikan, Bapak, Ibu, saya sudah kirim uang 10 juta, jatahnya Bapak sama Ibu, tolong dipakai sebaik-baiknya. Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bukan itu yang mereka cari. Tapi mereka berharap seorang anak, yang sabar menjadi teman bercerita. Menjadi pendengar setia. Menanggapi dengan baik. Berbahasa yang santun. Seolah-olah orang tua tidak ingin putus berbicara. Itu yang mereka cari. Itu juga berdakwah. Ya. Bagaimana bisa meyakinkan orang tua bahwa jalan hidup yang dipilih, yaitu berdakwah, adalah jalan hidup yang terbaik. Di tengah-tengah kampung dalam hidup bermasyarakat. Bagaimana sigap cepat dan, tang dan tanggap ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan. Setiap ada kejadian yang membutuhkan bantuan, dia selalu yang duluan datang. Itu pun terlihat riang gembira dan senang. Tidak terpaksa. Senang membantu. Dikenal seperti itu. Kegiatan apapun selama yang tidak menyelisihi dan melanggar syariat. Terus dia yang paling depan itu berdakwah namanya, alhamdulillah, pintu-pintu dakwah itu banyak, cara berdakwah itu beragam, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Baca ikhwatilillah rahimani warahimahumullah, maashiral muslimin wal muslimat, hafidhakumullah. Nah, jalan hidup ini yaitu berdakwah jangan sampai lepas jangan kemudian dibuang apalagi secara sengaja dengan sadar jangan dilepas jalan dakwah ini nah. Alimam Alfirabri rahimahullah itu murid seniornya Alimamul Bukhari Beliau bercerita amla alayya yauman hadithan kathiran fakhafa malali. Alimamul Bukhari rahimahullah pernah mengimlakkan, mendiktekan untukku hadis dalam jumlah yang sangat banyak. Beliau khawatir saya bosan. Beliau takut saya jenuh. Faqala tib nafsan. Maka kata Alimamul Bukhari rahimahullah. Tib nafsan. Tenangkan hatimu. Sejukkan jiwamu. Artinya. Jangan bosan. Jangan lelah untuk menulis mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata lima bukhari fa inna ahlal malahi fi malahihim wa ahla sinawati fi sinaatihim wa at fi tijaratihim wa anta ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashhabihi disebutkan al-Imam Az-Zahabi al dalam siyara alaminubala jilid 12 halaman 445. Ya. Kata Imam Al-Bukhari rahimallahu, tenangkan hatimu. Ya. Karena orang yang berfoya-foya, mereka yang ingin memuaskan diri dan syahwatnya dengan permainan-permainan dunia. Fi malahihim, benar. Mereka dalam kefoya-foyaannya. Wa ahlas sinaativ sinaatihim. Mereka para pekerja sibuk dengan pekerjaannya. Watujarafi tujaratihim. Para pedagang di depan barang-barang dagangannya. Wa antamaan nabiyyi shallallahu alaihi wasallam washabihi. Engkau dengan menulis hadith-hadith ini sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sahabatnya. Itu kan pilihan hidup. Mau pilih yang mana ini? Nah. Ingin memuaskan diri, padahal diri tidak akan pernah puas. Ingin mencari kesenangan, padahal tidak ada ujungnya. Mana ada maksiat itu bisa menghilangkan haus dahaga kehidupan? Mana mungkin maksiat itu bisa mengenyangkan. Yang ada adalah haus, haus, haus, haus, haus. Tidak pernah puas. Yang judi, judi, judi, judi. Apalagi sekarang judi online. Yang minuman keras, minuman keras, minuman keras, minuman keras. Yang kehidupan bebas, kehidupan bebas, kehidupan bebas. Tidak ada ujungnya. Wa ahlas sina'ati fi sina'atihim. Para pekerja juga seperti itu. Kerja terus. Bangun tidur sampai tidur. Dibawa dalam tidur. Kerjaan. Mau libur susah sekali. Eman, sayang katanya. Keuntungan. Sekian ratus ribu, sekian juta per hari hilang Kalau saya libur Dia dapat uang banyak Tapi dia tidak merasakan Enaknya punya uang banyak Kenapa? Setelah punya uang banyak Masih juga bekerja, bekerja, bekerja, bekerja dan bekerja Produksi, produksi, produksi dan terus produksi Para pedagang juga seperti itu. Siang menjual, malam menghitung. Kalau gak ketemu angkanya, sudah stres. Kehilangan satu nota, suatu kuitansi, sudah marah-marah. Itu, wa tujara fi tijaratihib, wa anta ma'an nabi, wasallam sementara engkau, wahai muridku kata Al-Imamul Bukhari bersama Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya tidak usah peduli apa kata orang jangan terlalu diambil di dalam hati cibiran-cibiran itu Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah itu pernah di tepi sungai Zaman itu masih jernih, masih bersih. Beliau keluarkan roti keringnya. Sambil masuk ke dalam sungai di tepiannya. Beliau minum. Kemudian roti kering itu dicelupkan Supaya empuk. Mudah dimakan. Salah satu murid atau temannya kemudian bertanya. Dengan kondisi yang seperti itu bagaimana? Kata Ibrahim bin Adham rahimahullah. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki. Ma nahnu fihi minan na'imi lajaladuna jala duna Kata Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah. Andaikan para raja dan anak-anak raja. Kaum pangeran itu. Mereka mengerti betapa nikmatnya kehidupan kita seperti ini pasti mereka akan berusaha merebutnya dari kita walaupun dengan pedang diambil paksa dari kita jangan dikira jangan, jangan sekalipun menyangka jangan pernah beranggapan bahwa mereka yang punya pangkat tinggi jabatan besar mereka yang punya harta berlimpah mereka yang punya follower dan pengikut jutaan bahkan puluhan juta mereka yang punya fans karena popularitasnya sangat tinggi jangan kira mereka hidupnya bahagia mereka rapuh mereka tidak mengerti apa itu bahagia kelihatannya gagah tapi dalamnya keropos kelihatannya riang gembira dan ceria tetapi dibalik itu mereka pecandu narkoba mereka terkenal tapi rumah tangganya hancur berantakan mereka terlihat tertawa bersama-sama tapi di belakang saling tikam dan berusaha saling menjatuhkan. Tiap hari, tiap malam, tiap waktu selalu ditakut-takuti dan dihantui. Kalau mereka kehilangan apa yang mereka sudah punya itu. Hidup penuh dengan kecurigaan. Curiganya bukan hanya kepada lawan, kawan pun curiga. Jangan-jangan berkhianat. Orang yang paling kaya sedunia, urutan pertama sampai urutan yang selanjutnya, berapa dana yang mereka keluarkan hanya untuk jasa pengamanan dan security. Rumah dijaga, mobil dijaga, ke kantor dijaga. Kak Bebas takut hidupnya penuh dengan ketakutan. Bilgates, Elon Musk. Yeah. Zanziburg dan yang lainnya itu. Itu biaya yang dikeluarkan. Dana pengamanannya. Miliaran rupiah. Ratusan miliar bahkan. Kenapa? Takut. Serba ketakutan hidupnya. Nah. Maka benar kata Ibrahim bin Adham. Rahimahullah. Andai kan mereka tahu betapa nikmatnya Hidup seperti ini Sesuatu yang mereka cari-cari Dan mereka mimpi-mimpi Itu pasti kita direbut itu Mereka pasti inginnya seperti kita Gak mau seperti itu nah, Itu pernyataan seorang ulama nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Taymiya Ketika dulu di penjara Karena dihasut penguasa waktu itu memenjarakan karena dihasut difitnah beliau bersedih tidak beliau sakit hati tidak juga kata beliau mayasna u adabi ana jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fahiya ma la yufariquni in hamsi khalwah wa katri shahadah, wa ikhraji min baladi siyahah Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku. Terhadap saya. Saya. Surga dan tamanku. Ada di sini. Dalam dada. Kemanapun saya pergi. Selalu menyertai ku. Tidak berpisah dariku. Kalau saya di penjara. Kesempatan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya dibunuh. Itu jalan syahid yang saya cari. Kalau saya diusir dari negeriku, itu namanya siahah, jalan-jalan. Cara berpikirnya luar biasa. Ya. Baru ulama kita, rahimahumullah. Ya. Tapi kenapa? Kadang-kadang kita merasa jenuh. Kita kemudian banyak mengeluh. Kita justru terpukau. Kita malah kemudian tertipu Dengan gemerlap lahiriah kehidupan orang-orang itu Enak sekali ya Kehidupan mereka Bahagia Isinya senang-senang saja Traveling Foto-foto Selfie Fashion Jalan-jalan Makan-makan Kendaraan mewah, rumah ada tamannya yang luar biasa, macam istana. Itu yang difoto. Di balik foto itu mereka menangis. Foto-foto itu cuma fata morgana, bukan sesuatu yang nyata. Itu kan terbukti. Nah. Alhamdulillah kita bersyukurlah Sudah Jalan dakwah itu jalan yang paling Baik Jalan dakwah adalah jalan yang sudah dipilih Oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Seorang ulama salaf Mengatakan masakin ahlu dunia Orang-orang yang menghabiskan umurnya Untuk dunia itu Kasian sekali Kharaju minha Wa ma dhaku atyaba ma fiha Mereka meninggalkan dunia Tanpa pernah merasakan Hal yang paling lezat Dan sesuatu yang paling nikmat di dunia ini Kila wa ma atyabu ma fiha Ada yang bertanya Memangnya di dunia ini apa yang paling nikmat dan apa yang paling lezat Kata ulama tersebut Mahabbatullahi ta'ala Wa ma'rifatuhu di dunia ini mana ada yang bisa mengalahkan cinta kepada Allah, kenal dekat dengannya, selalu mengingat-ingatnya, dan merasa damai dan tentram dengannya. Nah. Yang mereka dapatkan makan, minum, tidur, senang-senang, uang, tabungan, aset, Penghargaan, apresiasi, pujian, sanjungan, perempuan, itu saja terlalu kecil bagi seorang muslim. Nah. Jangan dikira jalan dakwah ini kemudian tidak melelahkan. Lelah juga, capek juga. Rasulullah itu capek. Para sahabat capek, para ulama kita lelah, semua yang memilih jalan dakwah pasti lelah, pikirannya, tenaganya, dikuras, diperas. Yang difikirkan adalah riba dari Allah subhanahu wa ta'ala, siang, malam, pagi, petang. Berdawah itu berat, apalagi mengelola pendidikan semacam di sini, mikirkan anak orang coba, makannya, minumnya, tidurnya, pakaiannya, akhlaknya, hafalannya, 24 puluh empat jam, mengurusi dakwah, nggak mungkin kaya. Karena berdakwah kan bukan lahan bekerja, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi justru ladang untuk kita berkorban. Apa yang kita punya itu yang kita berikan. Itu berdakwah namanya. Mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Capek, lelah. Belum lagi ujian-ujian yang datang silih berganti, celaan, tuduhan kurang puas, tidak terima, kritikan, protes, ini dan itu, capek, lelah, tapi jangan sampai merasa lelah dalam berdakwah. Lelah, ya, tapi jangan berhenti melangkah, terus saja. Kenapa? Karena lelah itu langsung terhapus dan terlupakan. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di dalam surga. Ya. sudah Gak ada lelah, gak ada capek lagi. Hiss. Kan itu harapan dan cita-cita kita semua bisa masuk ke dalam surga. Allahumma inanna sa'alukal jannah wa na'udhubika minanar. Ya Allah kami mohon surga kepadamu dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Itu yang kita cari. Nah. Capek dan lelahnya itu Langsung terhapus. Kita akan bertemu besok dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kita rindukan, orang yang selalu kita cintai, yang selalu kita sebut-sebut, yang terus kita kirimkan salawat dan salam untuknya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu ya Rasulullah. Capek. Siapa bilang nggak capek? Lelah ya lelah. Tapi capeknya di dalam berdakwah, lelahnya untuk berdakwah bernilai ibadah Allah beri pahala. Ya. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an surah Ta Ali Imran 104 wala tahinu fi fitghail qawm in takunu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjun minallahi ma la yarjun wa aliman hakima. Ayat ini Allah turunkan terkait dengan perintah untuk mengejar pasukan musuh selepas perang Uhud. Perang Uhud kaum muslimin dipukul mundur. Orang muslim mengklaim kemenangan. Tetapi buru-buru mereka menetap di lokasi perang. Mereka justru segera memilih pulang. Ya. Karena takut kalau terjadi perang untuk sesi kedua. Mereka tidak yakin menang orang-orang musyrik kafir itu. Cepat-cepat mereka pulang kembali ke arah Mekah. Besok harinya Nabi Muhammad SAW perintahkan para sahabatnya kejar mereka. Padahal kemarin capek. Semalam mereka masih merasakan perih karena luka. Luka berat, luka sedang, luka ringan. Banyak juga yang meninggal dunia gugur di medan perang sedihnya mendalam lebih meminta-minta kejar mereka dengan penuh luka-luka itu dikit, mereka berangkat mengejar Allah berfirman wala tahinu fi fitghail qaum jangan merasa lemah mengejar mereka musuh-musuh itu intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kalau kalian merasakan sakit Kalian mendapat luka, mereka pun sama. Mereka juga sakit, mereka juga banyak yang terluka. Kama taklah pun, seperti kalian merasakan luka dan merasakan sakit. Tetapi pembedanya adalah, Watarjuna minallahimala yarjun. Kalian mengharapkan pahala dari Allah. Sesuatu yang tidak masuk dalam harapan mereka. Pelaku mahasiat capek enggak? Capek. Mencuri, merampok. Capek mereka itu, lelah. Yang mabok-mabokan, yang judi, yang main perempuan, yang korupsi. Capek mereka. Para pekerja, capek juga. Yang mencari cuan pejuang rupiah katanya. Malam sudah harus bangun. Nyiapkan barang, dibawa ke pasar Sampai pagi Yang buka warung makan, tutup jam 2, tidur sebentar Menjelang subuh, belanja lagi Pagi nyiapkan bahan, siapkan bumbu Mulai pada asar, buka warung Yang nelayan-nelayan, yang petani-petani Yang di kebun sawit-kebun sawit, pekerja tambang-pekerja tambang, pekerja tambang. Capek mereka. Dibikir tidak capek. Orang-orang kaya itu juga capek. Dulunya mereka sebelum kaya raya pun capek mereka. Bahkan setelah kaya raya juga capek. Lelah. Artis, artis, aktor, aktor. Capek. Selebritis, selebritis. Capek mereka. Memoles diri saja sudah butuh waktu. Berusaha Tampil. Yang terbaik, tidak mungkin seadanya. Capek mereka. Para olahragawan-olahragawan. Atlet-atlet. Pemain bola, pemain badminton, pemain basket. Capek, semuanya capek. Orang kafir capek juga. Berdakwah pun juga capek. Juga melelahkan. Tapi, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَيَرْجُونَ tapi kita punya harapan Allah memberikan pahala yang terbaik. Kita punya harapan Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan surga. Beda dengan mereka. Beda dengan mereka. Capek, hanya capek, Telah sekadar lelah. Yang mereka dapatkan ya itu saja. Ya. Tidak lebih. Bahkan mereka sudah capek, sudah lelah yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan. Sementara mereka yang berdakwah fi sabilillah sekecil apapun yang dikeluarkan, sesedikit apapun yang dikorbankan untuk berdakwah, Allah ganti berlipat-lipat pada hari kiamat nanti di dalam surganya. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih waktunya ya. Aman. Namun, karena waktunya kan jam 5 sampai 5.50 kan. Ini mohon maaf ini lebih beberapa menit. Baik, kita cukupkan sekian insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.